Assalamualaikum Saudarluen berita pagi di Sihari ini Minggu 27 Januari 2019 dibacakan Ardian Syah. Korjoko 1 Joko satu, harus menang di Aceh. Minat baca masyarakat Aceh masih rendah. Izin situ tidak diperpanjang Pemkab Abdi Aceh perusahaan air mineral merek IDI. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Surambi FMN. Berita pagi ini juga bisa anda dengar di Radio City 94,4 FM, Box Mame, Radio Lawser 94,6 FM, Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM, Takengon. In berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Darlun Forum Relawan Joko 1 atau For Jokowi I berharap calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin menang di Aceh. Begitupun pihaknya akan terus bekerja masif bahkan membentuk For Joko 1 Aceh diketuai Farul Syah Mega. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal For Joko 1 Andi Azwan yang mengatakan Aceh menjadi spesial karena dianggap sebagai rumah sendiri bagi Jokowi selain TKI Jakarta dan Solo karena alasan itulah pihaknya hanya memilih Aceh dari Pulau Sumatera untuk mendeklarasikan For Joko I Aceh. Andi mengatakan selain Aceh, For Joko I juga telah dibentuk di beberapa daerah lain seperti Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Darulun Rektor Universitas Cahkuala Prof. Samsul Rizal mengungkapkan bahwa minat baca masyarakat Aceh bahkan Indonesia saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan pada sistem pendidikan. Tingkat penerbangan, minat baca masyarakat Aceh rendah dan di Indonesia sekitar 60 secara rata-rata masyarakat Aceh rendah, bahkan rendah dari 50 Hal ini disampaikan seusai diskusi literasi Aceh di Arabica, Selawakafi, Ibrawi, Banda Aceh. Acara yang diperakarsai Forum Masyarakat Literasi Aceh atau Formula ini menghadirkan lima pembicara yaitu Razwardi Esek atau Inisiator Formula, Azhari Ayu, penulis novel Kura-Kura Berjanggut, Profesor Samsul Rizal Rektor Unsia Yarmendinami Karel Pelharian Ceramii Indonesia dan Bung Alkaf penulis Aceh. Seluruh <SILENCIO> pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyegel tempat produksi air minum dalam kemasan atau AMDK merek ID di Desa Kota Tinggi Kecamatan Blangpidi. Penyegelan dilakukan karena pihak perusahaan AMDK ID hingga saat ini belum memperpanjang surat izin tempat usaha yang telah berakhir 2017 lalu. Aksi penyegilan dihadiri Kepala Satpol PP Abdi Aryad SE bersama Kapolsek Belang Pidi Karnovi, sejumlah anggota TNI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi atau DPMP TSP dan Transabdi Adokterandes Jalisman, Camat Belang Kasi Nur SP dan Kecik Desa Kuta Tinggi Tabrani. Kepala DPMP, TSP, dan Transabdia Jalisman mengatakan penyegelan dilakukan karena pihak AMDK merek ID hingga saat ini belum memperpanjang situ. Menurutnya segel bisa dibuka hingga mengantongi situ. Jika mereka merusak segel tersebut, perangkat desa bisa melaporkan ke penegak hukum. Sudarlun dukungan Irwan Yusuf dan Partai Nanggero Aceh diharapkan menambah vitamin bagi peningkatan elektabilitas pasangan Capres Jokowi-Ma'ruf Amin di Aceh. Hal itu disampaikan Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf Usman Kasung di Jakarta. Dukungan Irwandi secara pribadi maupun sebagai pemimpin PNA diutarakan Irwandi di Pengadilan Tindak pidana Korupsi Jakarta Senin pekan lalu sesaat sebelum menjalani sidang. Irwandi Yusuf selain politisi PNA juga menjabat gubernur non-aktif Aceh. Usman Kasung menyatakan dirinya juga telah menerima pengurus PNA di kantor TKN Jokowi Ma'ruf di Jakarta. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarlun penyidik senior Komisi Pemeranasan Korupsi Novel Baswedan menyebut rencana tim gabungan penyidik kepolisian Republik Indonesia atau Polri meminta keterangan darinya sebagai hal yang janggal. Ia juga menyatakan Polri malas untuk mencari fakta baru kasus penyiraman air keras dan seolah-olah hanya berkutat dengan dirinya saja. Ia berumpa, masa dirinya tewas, pada saat insiden air keras tersebut, Polri tentu tak mungkin akan memanggil dirinya untuk diperiksa, sehingga penyidik akan aktif mencari fakta-fakta. Ia juga menyebut tim gabungan penyidik seolah tutup kuping dengan berbagai rekomendasi yang disodorkan berbagai lembaga terkait kasus yang menimpanya. Sederlun otak pelaku pembunuhan dan pembakaran terhadap Inah Antimurti, 20 tahun, menyerahkan diri ke Polda, Sumatera Selatan. Asri 32 tahun menyerahkan diri usai dibujuk keluarga. Ia juga mengaku dihantui rasa bersalah. Kapolda Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Zulkarnain Adi mengatakan keluarga menyerahkan tersangka Asri karena takut dilukai petugas apabila terus menarikan diri. Kini polisi masih melakukan pengembangan pemeriksaan terhadap Asri dan empat orang tersangka lain yang telah ditangkap terlebih dahulu. Sementara itu tersangka Asri mengaku selama lima hari menjadi buronan selalu berpindah tempat lantaran tak tahan dihantui oleh arwah kekasihnya yang dibunuh tersebut. Diakui Asri setelah membunuh korban ia pergi ke kawasan Kertapati Palembang meminjam motor dari seorang temannya untuk melarikan diri ke kawasan Betung Kabupaten Banyuasin. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 27 Januari 2019. Berita siang Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa anda akses di situs, di situs internet www.serambifm.com. Follow you Twitter at Serambi FM. Jadlun,